dan ada yang kita sebut sebagai kondisi faktual Saya ingin bicara ini Karena tak terasa kita sekarang sudah ada di tahun ke-14-28 Hijriah Mari kita evaluasi Apa kondisi ideal yang diinginkan Qur'an Dan bagaimana kondisi faktual yang sedang terjadi pada saat ini Allah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 Hati, beda kalau saya jadi pimpinan Saya mohon, nah kan, kan ngomongnya juga pede Saudara-saudara Saudara-saudara sebagai karyawan telkom yang muslim Mari kita mulai untuk sholat berjamaah Nah, Kan enak saya ngomong itu pede Kuntum khairu umat Kamu sebaik-baik umat Jadi kamu harus menjadi umat terbaik Sehingga kamu gampang amar ma'ruf dan ahimun kar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 itu tiga kondisi ideal yang diharapkan oleh umat oh, Al-Quran. Satu, kita ini menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummah. Yang kedua, kita ini harus menjadi ummat tawahidah. Innahadihi ummatukum ummat tawahidah. Harus umat yang bersatu padu. Dan yang ketiga, Al-Quran mengharapkan kita ini menjadi ummat tawahsato. Lita kunu syuhada nas. Kamu menjadi umat yang bisa menengahi, sehingga kamu bisa memberikan solusi kepada umat-umat yang lain.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 Ya canda bahwa jujur saja Bapak ibu boleh jadi lebih mantep Begitu gawat-gawat itu Bukan ke sore yang kok bepas Tapi ke Dago gitu loh ya kan? Dari posisi juga sudah kelihatan Dari posisi itu sudah kelihatan Nah saya hanya ingin mengatakan Pak bu ini fakat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 pertama kali ditanya oleh warganya ustadznya siapa udah dijawab itu ustadz wawan dari mana dari nuo oh, dari nu kalau dari nu mas saya nggak akan datang itu saya suka kaligatan saya suka alergi kan gitu akhirnya ustadznya berpikir ustadznya diganti lagi bulan depannya bukan dari nu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 diganti lagi dari Persatuan Islam, ya. ustadnya siapa? itu Ustad Agus dari mana? dari Persatuan Islam. Oh kalau dari Persatuan Islam, maaf saya nggak bisa datang, mungkin saya nanti darah tinggi. Jadi apa? saya suka darah tinggi, suka emosi gitu kan? Akhirnya berikutnya katanya ustadnya itu ganti lagi, ya sudah saja. Ustadnya siapa? itu Ustad A'am dari mana dari percikan iman? Apa kata orang? Oh kalau gitu nggak apa-apa katanya kan gitu <laughs> nggak apa-apa katanya. Sebab dia mah katanya bukan NU bukan Persis bukan Muhammadiyah gitu kan? Jadi saya ingin makdus Ustadz Ahmad karena e, bukan PKS bukan PBB gitu tapi e, seorang Muslim warga negara Indonesia. Panget. Jadi sekarang ini orang suka melihat kotak di kotak kotak kotak kotak. Maaf pak Bu begini sebenarnya.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 al irsyad apalagi sekarang ditambah dengan partai Islam PKS PBB dan lain sebagainya sehingga ketika ada ustaz misalnya dari PKS langsung kata orang PBB itu jangan ustaznya dari PKS apa kata orang P3 tuh jangan ustaznya dari DPR kan gitu ini problem Pak saya ingin mengatakan berkotak-kotak untuk berorganisasi itu silakan bapakmu aktif di NU silakan dari Persis silakan Muhammadiyah silakan yang penting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 Coba minum air jam-jam, aduh, nikmat sekali ya. Siapa tahu anda jadi bersemangat untuk berhaji ke sana. Boleh itu kalau cuma sekadar menjamu tamu, memberikan semangat, sok gerakkan, kumpulkan rezeki, niatkan yang kuat, Allah akan membukakan rezeki. Nanti akang tiap kamasid, lek lek lek nggak akan satu sangkir begini dua sendok nggak, lek lek lek sampai wureh, gitu. Kan gitu. Akhirnya ada orang yang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 Demikian, marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu ilaha illa anta, wa atuubu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, Ya Ghafurur Rahim. Robbana ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami. Maafkan ya Rabb segala kekeliruan kami. Ampuni ya Allah segala khilafan kami. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.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 Andaikan suatu saat roh dan jasad kami harus berpisah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Robbana hablana min azwajina wa riyatina kura ayun. wajalna lil muttaqina imama. Robbana la tuziqulubana ba'da idha idhana. Wahablana min ladunka rahmatan innaka antal wahad. Robbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasana Wa qina azabanna Amin ya arhaman rahim Amin ya rabbal alamin Walhamdulillahi alamin